Anda cukup termotivasi untuk mengatasi kecanduan? Semua kebiasaan, paksaan, dan kecanduan sangat resisten dan sulit diubah. Motivasi adalah faktor vital. Semua kebiasaan, paksaan, dan kecanduan sangat resisten dan sulit diubah. Motivasi adalah faktor vital. Semakin Anda menyadari bahwa Anda telah menyebabkan kerugian besar pada diri sendiri, menyakiti orang-orang yang Anda cintai, dan mendukakan hati Tuhan, semakin Anda akan memiliki rasa bersalah yang baik. Rasa bersalah yang baik ini dapat menghasilkan motivasi yang kurang dalam perjalanan Anda untuk membebaskan diri dan tetap bebas. Alkitab katakan, kita diubahkan oleh pembaruan budi fokuslah pada sumber kekuatan sejati yaitu Kristus di dalam diri anda. Terfokuslah untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. FimanNnya dapat mengubah cara berpikir anda.